Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'ad Di masa pandemi yang semakin mengerikan ini Hari demi hari korban terus berjatuhan Tapi ada orang-orang ya, Yang mengaku e, berpikiran luas terbuka yang mengaku uh, hidup di zaman modern, yang mengaku uh, memiliki pendidikan, yang mengaku uh, menerima segala perbedaan, tapi malah melakukan hal yang sangat konyol dan memalukan di tengah masa pandemi ini, yaitu baru sebagaimana yang baru-baru ini diberitakan, puluhan orang tertangkap oleh aparat sedang melakukan pesta Hubungan sesama jenis. Bayangkan saudara-saudara sekalian di tengah masa pandemi ini, ketika orang-orang ya yeah. harus menahan diri dalam rumahnya, ketika ekonomis makin terpuruk karena langkah-langkah yang diambil harus bertolak belakang dengan ekonomi, yaitu PSBB dan lain sebagainya. Tapi mereka ya yeah. betul-betul orang yang tidak tahu malu, memperturunkan nafsu. Bahkan tanpa melihat kondisi sekalipun ya. Dan orang-orang seperti mereka ini Dan orang-orang yang mendukung ya, Mendukung perbuatan mereka ini LGBT Dengan alasan kebebasan hak manusia Pola pikir yang terbuka dan lain sebagainya Adalah orang-orang yang apa Sungguhnya orang-orang yang paling egois Sungguhnya orang-orang yang paling tidak bisa menerima perbedaan dan kita sebagai umat Islam Dan kita sebagai para da'i Dan kita sebagai orang Yang berusaha menjaga umat ini Berkewajiban untuk terus Memperingatkan umat dari bahayanya Mereka ini Dan mendakwahkan di tengah umat Tentang betapa buruk dan kejinya maksiat Jenis satu ini Yaitu apa? Lesbian gay, biseksual dan transgender. Dan kita memperingatkan ini tentu dalam rangka untuk menjaga bahtera umat agar tidak diterpa badai yang lebih besar, agar tidak mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man min rajulin yakunu fi qaumin yu'malu fihim bil ma'asi" Yaqdiruna ala an yughayyiru alayhi falam yughayyiru illa asabahumullah bi'adzabin min qabli an Artinya, tidaklah seorang laki-laki berada pada suatu kaum yang mana di dalamnya dilakukan suatu kemaksiatan dan ia mampu mengubah kemaksiatan tersebut. Lalu ia tidak melakukannya, maka Allah akan menimpakan siksa kepadanya sebelum mereka meninggal. Hadis riwayat Abu Daud Sebagaimana Allah juga ber berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusiba alladzi na'lamu minkum khassa" dan peliharalah dirimu dari hukuman yang mana tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwasanya Allah amat keras siksaannya. Quran surah An-Nisa ayat 25. Ya, kita tidak bisa mendiamkan ini. Ya, mereka terus mengatakan, "Biarkan kami." Ya, apa yang kami lakukan ini urusan kami. Mengapa kalian mengurusi? Apa yang kami lakukan Jika kalian ingin baik, baik sendiri Mengapa harus ibu mengurusi kami Maka inilah ya Inilah orang-orang Yang seperti mereka ini Mengulang sejarah Mengulang sejarah kaum Sodom Atau kaum Nabi Lut AS, Yang mana mereka Berhubungan sesama jenis Ketika Nabiullah Lut Memperingati mereka mereka menuduhnya apa? Fama kana jawabokomi ilaan kaulu akhirju ala lutin min koriyatikum innahum unasunya tatharun. Jawapan kaumnya tidak lain hanya mengatakan usirlah lut dan keluarganya dari negerimu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci. Quran surah An-Naml ayat 56. Ya, mereka mengatakan kepada kita orang-orang yang suci. Padahal kita lah yang normal dan mereka lah yang melawan fitrah. Mereka Merekalah orang-orang yang tidak normal. Ya, orang lain tidak normal, tidak normal. Tapi apa? Para pendukung, para, ke, para pendukung kemaksiran itu berusaha apa? Berusaha menormalkan orientasi seks, seksual menyimpang itu di tengah masyarakat kepada kaum muda kita, kepada generasi muda kita. Ya, seperti sekarang ini. Kalau dulu orang-orang ingin terkenal dengan membuka auratnya. Sekarang laki-laki Jika ingin terkenal apa Berubah seperti Banci Berubah seperti Apa Bencong Ya Di depan layar Jejitnya Kemudian dia share Untuk mendapatkan Hanya segera mendapat Ribuan like Dan mendapatkan uang Dari situ Waliyahzubillah Waliyahzubillah Dan tugas kita adalah Untuk memperingatkan ini Menjaga keluarga kita Menjaga orang-orang Terdekat kita Dan terus memperingatkan Dan kita berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah subhanahu wa ta'ala Menyadarkan mereka semua dan menerima taubat mereka semua Tapi apa? Kita tidak bisa diam Karena apa yang mereka lakukan ini sama saja mengundang azab dari Allah Subhanahu SWT Sebagaimana itu yang terjadi pada kaum Nabi Lut ya, Ketika mereka apa, bermaksiat dengan maksiat yang tidak pernah dilakukan oleh orang sebelumnya Apa kata Nabi Lut yang difirmakan Allah Subhanahu SWT wa Walutun idqala liqomihi atatunalfahishyata mat sabakakum biha min ahadim minal al alamin Innakum latatunur rijala syahwatan min dunin nisa' bal antum qaumun musrifun. Dan Lut tatkala ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kalian mengerjakan perbuat, perbuatan keji itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian? Sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsu kalian bukan kepada wanita. Malah kalian ini adalah kaum yang melampaui batas." Al-Araf ayat 80 dan 81. Dan kemudian mereka berkata seperti yang kita sebutkan tadi, "Ah, kalian hanya orang-orang suci. Biarkan kami. Jika kalian tidak mau pergi, pergi dari sini. Jangan dekat-dekatikan." Tapi apa? Azabnya itu apa? Sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ta'ala firman, "Apabila majaa' amruna ja'alna 'alaiha hijaratan min sijirin mamdud, musawwamatan 'inda rabbik." Wahai yang Wahai yang minel kaum Zalimi Nabi Ba'id maka tatkala datang azab kami dan kami jadikan negeri kaum lut itu yang atas ke bawah itu kami balikan dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi dan yang diberikan tanda oleh Tuhanmu dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang Zalim. Engkau kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya agar menyadarkan mereka semua sehingga kita semua terhindar dari sisaan azab yang Allah turunkan itu untuk mereka tapi apa kita juga akan terkena jika bila mana kita tidak berusaha untuk mengingkari kemukaran tersebut Walaihatubillah wa nasolullah subhanahu wa ta'ala al-afiyyah wa sallallahu ala, al ala. ala nabi Muhammad wa ala alihi wa, wa sallam